Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini, Selasa 6 Juni 2017 dibacakan Ardiansyah. Angin kencang rusak 2 rumah warga Sabang. 2 penumpang bus Aceh ditangkap di karena bawa 54 kg ganja. DPRK Cejaya minta program listrik gratis ditinjau ulang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi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 Eksesnya dua bangunan rumah milik warga di daerah itu rusak tertimpa pohon kelapa dan pohon goda-kuda yang ditumbangkan angin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota Sabang T. Zakaria Al-Bahri mengatakan, dua bangunan rumah yang rusak tertimpa pohon masing-masing milik Rusliani warga Gampung Cot Abe dan rumah Raden Mizan warga Jurong Damai Gampung Ujung Kareng. Rumah Rusliani yang berdinding dan beratap seng yang dijadikan sebagai tempat jualan ditimpa pohon kuda-kuda pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sementara rumah milik Raden Mizam berdinding kayu dan beratap seng ditimpa pohon kelapa yang tumbang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Meski gelombang laut di perairan Sabang Banda Aceh mencapai 3 meter menyusul cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan deras namun pelayaran kapal penyeberangan balohan Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya berjalan normal. Darlon Polres Langkat Sumatera Utara menjaring dua penumpang berrute Aceh Medan karena kedapatan membawa 54 kg ganja Selasa pagi. Kasus ini masih terus ditelusuri untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Kedua tersangka yaitu Mirza 20 tahun warga Muara Batu Aceh Utara dan Cut Mutia 35 tahun asal Pangkalan Kuras Pelalawan Riau diamankan dalam razia di depan pos lantas Kuala Begumit Langkat.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 Kasubdit Humas Polda Sumurak BPMP Nainggolan mengatakan kedua tersangka langsung digiring ke Polres Langkar untuk diperiksa lebih intensif. Sejauh ini polisi belum menemukan keterkaitan keduanya sehingga disimpulkan keduanya tergabung dalam sindikat berbeda. Sudarlon DPRK Cijaya menilai masih banyak fakir miskin yang tidak menerima pelayanan program listrik gratis karenanya dewan meminta program tersebut ditinjau ulang dan memverifikasi kembali para penerima. Wakil Ketua DPRK Cejaya Tekuas Rizal mengatakan temuan masih adanya warga miskin yang tidak mendapat pelayanan patut diduga. Tim verifikasi di lapangan dalam bekerja telah melakukan penyimpangan sebab dalam proses pembagian bantuan tidak tepat sasaran sehingga rawan terjadi penyelewengan uang negara yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Menurutnya yang lebih parah lagi ada tim yang tidak bekerja dengan baik di lapangan sehingga dikhawatirkan akan terjadi gesekan di masyarakat akibat pendataan penerima listrik gratis tidak tepat. Bahkan pihaknya menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait tidak meratanya bantuan listrik untuk masyarakat miskin. Sudahlun Dinas Pertanian dan Pangan Abdiah tidak menyediakan anggaran untuk membantu petani di tiga desa dalam kecamatan Tangan-Tangan Aceh Baradaya yang terkena musibah terendam air pasang. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Abdiah Insinyur Muslim Hasan mengatakan prihatin atas peristiwa air pasang yang merendam puluhan hektar tanaman padi yang baru ditanam, termasuk benih yang belum dicabut. Akan tetapi pihaknya tidak bisa membantu para petani yang mengalami musibah tanaman padi mati termasuk bibit yang belum dicabut. Ia mengatakan di standan Pangan Abdiah tahun ini tidak mengalokasikan anggaran pengadaan benih padi untuk disalurkan kepada para petani sebagaimana tahun sebelumnya sebab pengadaan benih padi untuk disalurkan gratis kepada petani tahun 2017 telah dianggarkan dalam anggaran desa pada setiap kampung Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Polres Aceh Barat menyatakan dua kasus dugaan pungutan liar yang sedang diusut pihaknya sejauh ini masih dalam pemberkasan dan melengkapi pemeriksaan perkara. Dua kasus ini adalah Dugaan Pungli dengan tersangka Sekretaris Dinas Kesehatan dan Pungli dengan tersangka tiga aparat desa Luhan, Kecamatan Johan Pahlawan. Kasatreskrim Polres Aceh Barat, RKP Fitri Adi mengatakan dua kasus dugaan Pungli ini berkasnya telah dilimpahkan ke jaksa karena masih dalam pemberkasan. Pihaknya mengupayakan kasus ini secepatnya tuntas. Seperti diberitakan tim Saber Pungli Aceh Barat menangkap Sekdin Kes Aceh Barat, Arbi Fadlia, 52 tahun dalam sebuah operasi tangkap tangan 10 April 2017. Tim menjita barang bukti 19 juta rupiah diduga diterima tersangka dari sejumlah bidan dan dokter pegawai tidak tetap yang berharap diurus menjadi CPNS. Zalun 3 tersangka pembunuh M. Zul Haripin Rangkuti, 33 tahun alias boksu, ditangkap Satuan Reskrim Polresta Medan. Korban meregang nyawa setelah ditusuk senjata tajam di paha dan kepala. Para tersangka yaitu Indra Saputra, 39 tahun, warga Gang Sempurna Medan Kota, Febianto Simanjunta, 36 tahun, dan Yosef Karim alias Yusuf, 29 tahun, yang sama-sama tinggal di perumahan Deli Garden 2, Deli Tua, Deli Serdang, ditangkap terpisah pada Senin kemarin. Dalam penangkapan, polisi menyita dua bilah pisau yang digunakan menganehnya korban. Sumber di kepolisian mengatakan Febianto curiga korban telah mencuri uangnya. Antara korban dengan ketiga pelaku memang sudah saling kenal bahkan terbilang teman sepermainan. Para pelaku kemudian mengamankan korban dan menginterogasi. Namun karena tidak mendapat jawaban, pelaku bersama-sama menganiaya korban. Kekerasan itu mengakibatkan korban mengalami luka tusukan di paha dan bagian kepala robek Meski sempat dievakuasi ke rumah sakit, keselamatan korban tidak tertolong. Darul sekitar seribuan guru SMA dan SMK di Provinsi Aceh, seratusan diantaranya asal Loksmawai sampai saat ini belum menerima dana sertifikasi jatah terulan tahun 2017. Sejumlah guru SMK dan SMA di Loksmawe mengeluh bahwa tahun ini merupakan tahun pertama dana sertifikasi pihaknya dikelola Dinas Pendidikan Aceh. Namun, hingga sampai saat ini, sebagian dari mereka belum menerima dana tersebut. Kasih kesejahteraan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan Aceh, Rahadian, mengatakan, guru SMK dan SMA di Aceh yang berhak menerima dana sertifikasi 7.000-an orang. Mekanisme pencairan dana jatah terluluan pertama harus turun SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya bila SK sudah turun maka pihaknya akan meminta kepada masing-masing kepala sekolah membuat pernyataan keabsahan jika guru tersebut memang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi. Sampai saat ini ada sekitar 6000an guru yang sudah disalurkan dana sertifikasi. Sedangkan yang belum dicairkan dana sertifikasi ada sekitar seribuan. Hal tersebut bisa jadi karena belum adanya SK atau belum rampungnya surat pernyataan keabsahan dari kepala sekolah guru tersebut. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permeskian, Berita Malam, edisi Selasa 6 Juni 2017. Berita pagi Seram BFM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambfm.com. Follow juga Twitter at BFM. Darun wa